Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala imaamin mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd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 dalam kitab hadis arbain nawawi pada hadis yang ke-19 itu Imam An-Nawawi rahimahullah mendatangkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Abdullah bin Abbas ini putra paman Nabi SAW waktu itu umurnya sekitar 10 tahun Bapak dia berkata kuntum kharfun nabiy sallallahu Saya pernah di belakang Nabi SAW alaihi wasallam di Kemudian Nabi SAW alaihi wasallam, mengatakan ya gulam wa hay anaktu inni uallimuka kalimah Saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat Ihfadhillah yahfadka. Jagalah Allah niscaya Allah menjaga kamu. Ihfadhillah tajidhu tujad. Jagalah Allah niscaya engkau mendapati Allah senantiasa ada di hadapan kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sa'anta fasta'in billah dan jika kamu butuh pertolongan mintakan pertolongan itu kepada Allah. Wa'lam ketahuilah, annal ummata law 'ala an yanfa'uka bi kalau semua umat manusia berkumpul untuk memberimu suatu manfaat. Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu mereka tidak bisa memberimu manfaat kecuali dengan sesuatu yang sudah dicatat atau ditakdirkan Allah swt Untukmu sebaliknya wah ini jika mau ala al yang berbuka bisai jika mereka semua berkumpul untuk mencelakaimu untuk memberimu suatu menderat kata Nabi saw <coughs> Lam yaturukah illa bishayin qad katabahu Allah alaih. Mereka tidak boleh memberikan mantoor itu kepadamu, kecuali dengan suatu mantoor yang memang sudah ditakdirkan Allah bakal menimpamu. Rufeijil akalam wajah batu suaf pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Bapak Ibu. Ada riwayat lain, ya versi selain Imam Atiyyi, redaksinya ada agak sedikit berbeda, tapi ini Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Inti dari hadist ini pertama kali, Bapak Ibu, kalau kita ingin mengajak istri kita, anak kita untuk senantiasa untuk bisa masuk surga bersama-sama, maka di sini. Kita sebagai seorang imam harus senantiasa melakukan amar ma'aruf nahi munkar, senantiasa memberi mereka nasihat, senantiasa melarang mereka dari perkara-perkara yang dilarang, senantiasa mengarahkan mereka kepada apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, dan untuk mengajarkan itu, Bapak Ibu tidak harus momen-momen yang resmi. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas putra pamannya itu ketika naik kendaraan, makanya ketika bapak ibu mungkin sedang Rekreasi, sedang kemana, momen-momen seperti ini itu tanamkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita syariat iman ini, masya Allah ini, jadi yang ditanamkan kepada Abdullah bin Abbas bayangkan anak bersepuluh tahun bapak ibu ini masalah akidah Masalah akidah Jadi secara umum anak itu diajari agar tidak bergantung kepada manusia Dan apa-apa hanya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah kemudian Nabi s.a.w. berpesan Wahai anakku Ya hula Ini u'allimuka kalimat Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat Ya khadillah Ya khadda Jagalah Allah Misjaya Allah Menjagamu Kita menjaga Allah Allah akan menjaga kita Bapak ibu Nah Makna menjaga di sini Itu sebagaimana dikatakan para ulama' Adalah kita mengerjakan Apa yang diperintahkan Meninggalkan apa yang dilarang Itu namanya menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala Setiap ada perintah Kita menjaga dengan menjalankannya Dan setiap ada larangan Kita menjaganya itu Dengan meninggalkannya Itulah makna Ikhfadillah jagalah Allah Yahfadga nisaya Allah Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala. Tentunya perintah Allah taala dalam syariat ini juga perkara-perkara yang dilarang Allah dalam Islam ini kan sangat banyak. Tetapi ada beberapa perkara penting yang mesti kita jadikan sebagai sebagai tonggak utama begitu yang harus kita jaga pertama kali adalah Masalah solat Bapak ibu, masalah solat, karena saking pentingnya solat ini sampai Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Hafidhu Alas Salawati Wasolatil Ustaz, Hafidhu Alas Salawat. Hafidhu itu artinya bukan hafidhu yang Jadi yang namanya hafidhu itu melestarikan, jaga. Semua solat itu solat lima waktu, wassolatil bustor dan solat tengah-tengah. Para ulama mengatakan yang rojih tentang solat tengah-tengah ini adalah solat asar. Nah, ini menunjukkan banyak orang Bapak ibu yang mereka itu lali mengerjakan solat asar. Kadang-kadang maghrib baru dikerjakan. Ini disuruh menjaga hafidu, peliharalah asalawat. Semua solat itu wassolatil bustor dan solat tengah-tengah umulillahi qa'id dan berdirilah untuk Allah ketika salat itu dengan khusyuk. Jangan sembarangan. Ada orang itu yang penting mengerjakan salat tidak. Jadi kita diperintahkan khusyuk. Khusyuk itu kita mengetahui bacaan salat yang kita baca. Jadi seakan-akan kita itu berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya khusyuk Bapak Ibu. Karena Saking pentingnya solat, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Muru' Allah, dakum bisolati wa hum abna'u sabari sini. Perintahkan anak kalian mengerjakan solat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadri alaiha dan pukullah mereka." Ketika tidak mau sholat, wahum abna u ashri Ketika mereka berumur 10 tahun, ketika berumur 10 tahun, udah mau sholat disuruh mukul bapak ibu. Tapi mukul di sini mukul untuk pendidikan, untuk cerah, bukan untuk menyiksa, untuk apa anda? Jadi mukul di sini ini menghindari daerah-daerah yang rawan dan tidak meninggalkan bekas. Intinya biar Anda itu sedikit takut, cegah mengerjakan sholat itu. Nah, kalau kita perhatikan 7 tahun disuruh sholat Nah, ini berarti Bapak Ibu, anak kalau di bawah 7 tahun itu jangan dibawa ke masjid. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kenapa mengganggu yang lainnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita apa? Ketika anak berumur berapa tahun? 7 tahun. Nah, baru sampai 10 tahun dia tidak mau sholat disuruh mukul. Ini kan ada 3 tahun tiga kalau dikalikan lima kali dikalikan uh, dalam setahun itu kalau kurang lebih ada 360 ya, itu dikalikan tiga ada berapa ada 1080 kemudian 1080 dikalikan lima kali waktu sholat Bapak Ibu ada berapa ada 5000 berapa 5400 ke jadi selama 5400 ini kita ngajak, kita sholat tanpa mukul, tanpa jewe, tanpa suara keras gitu Ini di sini, jadi gak pakai mukul gitu loh Otomatis insya Allah selama 5400 kali kita ngajak anak kita sholat Kita ajak ke masjid, kita gading tangannya itu insya Allah otomatis Bapak Ibu Makanya ketika banyak Anak kaum muslimin itu kok Tidak mau sholat Disuruh sholat oka-okan Itu pasti yang salah pertama kali orang tuanya Karena tidak menjalankan Hadith ini Intinya karena saking pentingnya Masalah sholat sampai nabi Wanti-wanti disuruh mengajarkan Sholat kepada anak kita ketika umur Tujuh tahun Karena umur tujuh, enam Ini umur-umur tamis, bapak ibu Jadi anak-anak itu sudah mulai paham. Beda ketika berdua tahun, tiga tahun, empat tahun, masih banyak, tidak fahamnya begitu. Jadi yang mesti kita jaga pertama kali adalah masalah sholat. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya untuk kita jaga adalah masalah toharah. Toharah itu kuncinya sholat, Bapak Ibu. Banyak orang itu mengerjakan sholat, tapi tidak mengerti najis, tidak mengerti Ya, Padahal di antara syarat sahnya sholat, itu harus suci dari najis, baik baju kita, badan kita, tempat kita sholat. Kalau ndak suci, bapak ibu, nggak sah sholat kita. Itu najis ini yang lahir ya, yang kelihatan. Kemudian hadas banyak bapak ibu kaum muslimin itu ndak ngerti tata cara mandi wajib. Mandi besar ndak ngerti, pak. Ada yang besar itu wajib. Begini banyak yang nggak ngerti atau kadang-kadang ngerti tapi nggak ngerti juga detailnya padahal para ulama itu mengatakan kalau orang gemuk ya gemuk itu kan biasanya kan banyak lipatan-lipatan ya pada tubuhnya itu itu harus diselidiki lipatan pantat kemudian pusar leher itu kalau orang gemuk nggak punten biasanya air nggak sampai ke sana itu nah ini tentang hadas orang Pak, meskipun mengerjakan sholat ribuan rakaat tapi enggak mandi besar enggak diterima. Termasuk kadang-kadang orangnya punya tato juga, itu harus segera dihilangkan. Kalau memang tato-tato beneran, bukan tato yang sekitar tempelan ya. Itu digunakan mandi besar enggak bisa masuk air ke dalam pori-pori. Itulah hikmahnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan kaum muslimin bertato. Karena itu Wudhu pun percuma, sholat tidak diterima Bapak Ibu Jadi masalah najis, masalah hadas, masalah toharo ini Itu hati-hati Karena dia kuncinya sholat Kalau toharo yang tidak benar, sholat kayak apapun pun Tidak akan diterima Bapak Ibu Jauh-jauh zaman sekarang Pada zaman Nabi SAW itu Ada seorang sahabat bermudhu Dalam hadis riwat Abu Daud Pada tumitnya Kodru Zifri ada kadar, sekadar kuku dalam riwayat lain. Kodru Dirham sekadar dirham dalam Yusuf Hulma belum terkena air. Dipanggil orang itu sama Nabi saw. Disuruh mengulangi wujud lagi dan sholat lagi. Karena anda sah Ini ada pada zaman Sahabat. Kemudian pernah pada kondisi perang padahal. Maksudnya kondisi perang itu kan kondisi kondisi yang mestinya kita dimaklumi kan beda dengan kondisi normal. Itu para sahabat karena khawatir mereka kehabisan waktu asar, wudunya bubu-bubu sehingga enggak sempurna ketika mencuci kaki, Pak. Ketika melihat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ildul lil aqbi minan -nar. Celaka dengan masuk neraka bagi orang-orang yang berwudhu kemudian tidak mencuci tumitnya dengan benar. Ini, jadi itu masalah kesana. Hanya tumit gak tercuci itu ancamannya neraka, bapak ibu. Ini kan banyak kadang kita ndak ngerti. Kadang kita itu berwudhu tapi ada bekas cat di situ atau mungkin wudhu cuma begini nggak di sela-sela, nah ini bahaya. Karena toharo itu adalah kuncinya sholat Kalau toharonya benar Maka sholatnya benar Kalau sejak awal toharonya tidak benar Sholat berapapun jumlah rokaatnya Tetap tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu SWT Perkara berikutnya yang mesti kita jaga Dalam kehidupan kita adalah Sumpah Bapak Ibu Al-Yamin Jamahnya Al-Aiman Allah Taala berfirman Wahfadhu Aimanaku Jagalah sumpah-sumpah kalian Janji-janji kalian Ada orang itu Masya Allah bagus Puasanya bagus Dengan Allah itu bagus Tapi bersama orang itu ketika janji Itu suloyok terus Ketika sumpah itu bohong enggak bisa dicekeli Sumpahnya Ya nanti tak bayar sekian enggak dibayar-bayar Sampai diingatkan berkali-kali Itu suloyok jaga sumpah hati, hati percuma kita sholatnya benar, butuhnya benar, tapi kalau bersumpah, kalau berjanji gak menepati itu kan sifat orang munafik. hati-hati mungkin ini ada pada kita, bapak ibu percuma kita sholat, percuma jadi kalau kita sholatnya benar, mestinya muamalah dengan manusia juga benar jangan bersembarangan, bisa sampai munafik belum? karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ayatul munafik tisalah. Ciri munafik itu ada tiga. Iza hadda takadab. Kalau berbicara dusta, Wa idha wa'ajah lah. Ini kalau berjanji. Menyalai. Tidak pernah tepat. Wa idha tumina khonah. Dan kalau diberi amanat. Kekhianat. Makanya Allah Ta'ala berfirman. Wahfadhu aimanakun. Jagalah. Peliharalah. Simpan betul-betul janji kalian Sumpah kalian Kalau memang gak bisa Menepati Jangan bersumpah dan berjanji Ini Bapak Ibu hati-hati Kemudian yang ketiga Yang mesti kita jaga Bapak Ibu Adalah kepala dan isinya Isi kepala itu Mata Pendengaran Pikiran-pikiran Nah ini jangan diremehkan seperti sekarang, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan: Inna sam'a Wal Basora Wal Fuad Kuluula Ika Kana Anhu Mas Pula Inna sam'a Sesungguhnya pendengaran. Sekarang ini kita ini kadang-kadang apapun yang enggak perlu didengar kita dengarkan Pak. Ya, kita perhatikan aja apa yang diharamkan untuk kita dengar kita dengarkan. Kemudian yang kita lihat macam-macam pikiran kita kotor ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala inna sam'a wal basara kullu ula likanna an hum pendengaran mata pikiran dan hati ini semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala zaman sekarang kita kan mungkin punya banyak teman punya banyak grup atau semua grup itu kita ikuti Bapak Ibu. Dan tidak semua grup itu kan baik. Kadang-kadang orang itu sembarangan. Ada gambar polwan cantik begitu mah salat Jumat, ya kan? Atau mungkin gambar wanita apa? Hati-hati. Itu bukan mahram kita itu. Kita mungkin menganggap itu ana sepele. Bapak Ibu, padahal kata Anas bin Malik itu innakum la ta'maluna ahmalan hiya ajakku fi ayunikum min asy'ar kunna na'uttuha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal buqiqat kalian kata Anas bin Malik benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut kalian itu lebih kecil daripada rambut padahal pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam dulu kami menganggapnya itu adalah dosa besar yang sangat membinasakan. Nah, ini banyak pak perkara-perkara yang karena ya kemongkaran di mana-mana sehingga yang mongkar itu gak hanya biasa. Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang kita itu ngeresulah kepada Allah Ta'ala lah. Kok sehingga mau ujian gitu pak. Ya kadang-kadang kita itu karena melakukan dosa-dosa yang -dosa, kita sadari itu. Dan kita gak merasa itu dosa gitu loh. Sehingga... Ya banyak imbasnya Ini kita harus berhati-hati Dan ini tidak bisa kita ketahui Kecuali lewat majelis ilmu bapak ibu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Perkara berikutnya yang mesti kita jaga Adalah perut Jangan sampai masuk dalam perut kita Itu barang-barang haram mah. Kita lihat pekerjaan kita Kadang-kadang pekerjaan kita Pekerjaan halal Tapi kita tidak amanah Masuk jam 8 Jam 9 kita korong atau jam 8 datang tapi di sana tidur atau main HP Nah ini, itu bisa menjadikan harta atau gaji yang kita dapat itu haram Atau mungkin belum waktunya sudah pulang Pulang jam 4 mestinya Tapi jam 3 sudah ditutup, sudah tidak ada Nah ini hati-hati Itu bisa berimpas kepada makanan kita menjadi haram kita bawa pulang kepada anak istri kita, kita kasihkan mereka sebagai makanan, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu lah min nabatatin syujjatun fan naru 'alaihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka lebih patut baginya. Mari kita perhatikan pekerjaan kita Bapak Ibu, yang kita makan sudah benar-benar halal enggak? Nah, Saudara-saudara mesti berhati-hati terus. Dan perkara berikutnya yang mesti kita jaga Karena syariat berupa perintah dan larangan sangat banyak, Bapak Ibu ini sekitar contoh saja. Yang terakhir adalah masalah lisan dan kemaluan. Masalah lisan dan kemaluan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya apa perkara yang paling banyak memasukkan orang-orang dalam neraka? Belum mengatakan alisan al wal fardh, lisan dan kemaluan. Jadi perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah lisan dan kemaluan. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yadman li barang siapa yang menjamin untukku ma baina apa yang diantara kedua bibirnya lisan wa ma baina fakhidaihi apa yang diantara kedua pahanya adman lahu al-jannah Maka aku jamin surga untuknya. Lisan mudah sekali pak. Sekarang kita tuh ngomong orang begini, ngomong orang begitu. Padahal belum tentu jelas juga. Ini loh bahayanya medsos. Bahayanya kalau kita nggak tabayun. Banyak hadis palsu kita share. Banyak fitnah, berita-berita itu akhirnya kita menyesal karena bergotor kepada orang karena kita nggak apa nggak nggak tabayun dulu. Dan masalah zina pak. Ya, semakin mendekati tiamat itu zina itu semakin mudah sekali. Ini saja ya sedikit baru ihfadil la yaqqa belum yang lainnya Bapak Ibu ya semoga bermanfaat. Ada pertanyaan kah atau enggak pakai waktunya sudah habis. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tafadhal. Para Ini yang ingin menyampaikan pertanyaan Mogok dan ya, selesai. Jadi tidak ada cara dipaksa. Ya, mudah-mudahan sudah jelas ya. Karena dikatakan tidak ada pertanyaan itu satu dari dua kemungkinan. Satu karena sudah sangat jelas, sudah sangat pahamnya. Kedua, nggak jelas-jelas, nggak paham jelas. Tidak Tapi Insya Allah penjelasan yang pertama ini. Ya. Demikian begitu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah taala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah taala dan mohon dimaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa wa atuubu ilaik. Wassalamu alaikum.